Ini kayaknya bukan wajah asing deh. Bukan itu Mas Ferdi, Mas Bramnya biasanya nyanyi Subukan sama Monata. Allah, ver, ver, sini ver, sini ver. Ever, ever, Verver, Sinever, Sinever, Ever Ever, Sinever, mewakili Pak Kasiran dan Ibu Junia ya. Oke okay, oke. Okay. Okay. Lanjut Anjara Gusti. Langsung saja teman ketiga dari saya bersama Monata. Lagunya lama asik. Nyalah barang sama Monata. Request dari anda sudah lukisan. Pak bojongku ning omah pak